Lebih adem Sekarang ganti yang cewek-cewek ya Yang nyawet Keren, keren, keren, keren luar biasa kompak banget ya tadi yang sudah ngasih atensi